Mitra bisnis, karena keterbatasan APBN, pemerintah akan mendorong skema kerjasama dengan swasta untuk memacu pembangunan infrastruktur melalui public-private partnership. Memang, pembangunan infrastruktur adalah kewajiban dari pemerintah. Namun, bila pemerintah mau mengundang partisipasi swasta, maka banyak hal yang harus dibenahi dulu agar swasta berminat investasi di sektor ini. Hal penting yang harus dibenahi adalah soal konsistensi regulasi dan kepastian hukum. Tanpa pembenahan serius di bidang ini, sulit untuk mengharapkan swasta mau berinvestasi di sektor infrastruktur. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat energi yang juga mantan Direktur Utama PT Gas Negara, Profesor Koyum Chandra Negara. Pak Chandra, bagaimana komentar Anda? Yang penting swasta itu kan kalau investasi duitnya kembali kan, duitnya kembali. Yang pasti itu kan orang investasi duitnya kembali dalam waktu yang ditentukan, tergantung keekonomiannya ada ya. Ya semua juga mau, Banyak yang mau. Duit bersebaran kok di dunia ini. Nah, tapi yang sudah harus sudah pasti itu kan harus semua ada kepastian hukumnya. Aturannya jelas, kepastinya. Kepastian hukum dah artinya aturannya jelas, saya dapat income-nya jelas, saya dapat bayar hutangnya jelas, gitu kan? Income-nya dapat, keuntungan dari perusahaan itu jelas, sehingga modalnya bisa kembali 5 tahun atau 10 tahun atau whatever lah ya. Tergantung keekonomian, ekonomian, tergantung proyeknya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, tapi kalau ketentuannya nggak jelas, aturannya nggak jelas, hari ini begini, besok begitu, ya mana mau orang mau investasi. Nah, masalahnya justru itu yang sering terjadi di sini kan, Pak? Memang iya, memang iya. Contoh yang paling gampang, pokoknya di, di, saya digas lah ya, ya saya kan keahliannya kan digas. Sekarang BPH Hilir sudah mentenderkan, Transmisi, pipa gas transmisi Ada tiga ruas Kalimantan Timur ke Semarang Semarang ke Cirebon Kan tiga ruas tuh dibenangkan oleh Bakri Oleh Rekayasa industri Oleh Pertamina Kan yang pokoknya itu kan Sudah selesai tendernya Tapi begitu selesai tender Gasnya nggak ada Gimana dong mau, mau mau dikerjai Ini tidak ada perjanjian sales of agreement Tidak ada perjanjian of supply agreement langsung ditenderkan sudah gitu yang mesti mensuplainya tidak tanggung jawab kemudian of takernya tidak tahu siapa bagaimana mujahalat proyek itu itu yang pinter cuman cuma bicara pemerintah kita ini benerencanakan begitu melaksanakan dia gak pinter itu aja itu yang kejadian di negara ini nih saya kan bekerja untuk pemerintah udah hampir lima puluh tahun sampai sekarang ini begitu liranya pelaksanaannya macet Demikian Profesor Koyum Cendernegara dan saya Rizal Andika.